Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin bikulli lahadatin abada adadani'amillahin wa ifdali Allahumma akrimna bi nuril wa akhrijna min dumhati al wahmi waftah lana bi rahmatik Wa Anshur Alina Hikmatak Ya Arhamar Rahimin Allahumma inna nasaluka Fahman Nabiyeen Wahidul Mursalin Wa Ilham al-Malaikat al-Mukarrabin Allahumma agnina bil ilmih Wa zayyina bil ilmih Wa akrimna bil taqwa Wa jammilna bil anfiah Ya Arhamar Rahimin Rabbana Aatina Min ladun ka rahma wa alimna min ladun ka ilma subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antar alimul hakim Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Aina wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bilami zat salamat salam wassalam sayidina Muhammadin wa ala ali wasbadihina. Gal malifu habidallah nafa nabiyyo bi ulumi fid darain amin. Wa nisabul baqari. Begitu kita masih membahas tentang zakat dan sampailah kita di dalam nisabnya sapi. Sebagaimana kita ketahui Bahwasanya zakat mal itu ada syaratnya. Di antara syaratnya zakat mal itu adalah harus sampai kenisopnya. Sudah kita bahas kemarin, bahwasanya nisop itu adalah batasan tertentu atau jumlah tertentu daripada harta yang wajib dizakatkan. Jika sompah masih sudah sampai kebatas tersebut maka pemiliknya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Itu definisi daripada nisab. <tuh> <tuh> Nisabul baqari sedangkan nisabnya sapi. Bala tuna 30. Wa fiha tabi'un lahu sanah ila arba'ina. Jika kita sudah memiliki sapi sebanyak 30 ekor Maka kita berkewajiban mengeluarkan zakatnya Sedangkan zakatnya berupa anak sapi yang bernama Tabi Yaitu sapi yang berumur 1 tahun masuk 2 Dinamakan sapi yang berumur 1 tahun itu Tabi Karena dia selalu mengikuti ibunya masih tergantung kepada ibunya mengikuti ibunya 31 tapi 35 tapi sampai 39 juga tapi kalau sudah 40 baru kewajibannya itu adalah musinnah fa fiha musinnatun la hasanatani maka kalau sudah Sapi yang kita miliki berjumlah 40 ekor Maka berkwajiban setiap tahunnya Mengeluarkan musinah Musinah itu adalah Sapi yang berumur 2 tahun masuk 3 Dan begitulah kemudian Selebihnya dari 40 adalah Setiap kelipatan 30 berkewajiban tabi Setiap kelipatan 40 berkewajiban musinah Jadi kalau kita punya sapi 60 ekor Berarti kewajibannya 2 tabi Kalau 70 ekor berarti 1 musinah 1 tabi Kalau 80 ekor berarti 2 musinah kalau 90 ekor berarti 3 tabi. Dan berikutnya seterusnya. Jadi setiap kelipatan 30, satu tabi. Setiap kelipatan 40, musinah. Sedangkan kalau Sompama belum sampai <kuh> kelipatannya, maka tidak wajib. Itu namanya wakas. Seperti kita punya masih 50. Berarti musinah kewajibannya. 55, musinah. 59 musinah Kalau sudah 60 baru 2 tabi 61 tetap 2 tabi 65 69 tetap 2 tabi Kalau sudah 70 baru 1 tabi 1 musinah Jadi kalau di dalam zakat ternak Zakat binatang ternak itu Wakes itu tidak wajib Wakes itu adalah Hitungan atau bilangan antara dua nisob, itu tidak wajib. Kalau sudah genap kepada nisob berikutnya baru dikeluarkan. Kalau belum genap kepada nisob berikutnya, antara dua nisob itu dimaafkan. Sedangkan musinah itu dinamakan musinah karena giginya itu sudah rata keluar semuanya. Makanya dikatakan musinah sudah kita paham masalah sapi. Sekarang kita akan berpindah pembahasannya kepada nisabnya kambing. Wa nisabul ghanami Sedangkan nisabnya kambing paling sedikitnya kita punya yang sudah berkewajiban zakat adalah jika kita memiliki kambing sebanyak 40. Wa fiha kalau kita sudah punya 40 kambing berarti kewajibannya satu kambing. Satu kambing itu pilihannya adalah dua. Kalau kambing gibas umurnya 1 tahun masuk 2. Kalau kambing kacang harus 2 tahun masuk 3. 2 tahun lebih maksudnya. 40, 50, 60 sampai 100 tetap hukumnya kita berwajibkan mulakan satu kambing sampai 120 satu kambing. Nah, kalau sudah 121 ah, baru dua kambing. 130 dua kambing, 140 dua kambing, 170 dua kambing, sampai 200 dua kambing. Tapi kalau sudah 201 baru tiga kambing. Nah, jadi ingat, nisbah pertama adalah 40 nisab kedua 121 nisab ketiga 201 ila arba miyah sampai 400 ini yang paling banyak wakasnya jadi jumlah antara dua nisab yang paling banyak yang nggak kena zakat itu adalah antara 201 sampai 400 berarti kelipatan 190 nah, kalau sudah 400 nah baru berkewajiban empat kambing kemudian Setiap kelipatan 100, satu kambing Kalau kita punya kambing 500 berarti 5 600 berarti 1000 berarti 100 ribu berarti 100 ribu berarti 100 kam 100 kam Kalau 1000 berapa kambing 10 Kalau 10 ribu berapa kambing Hah? Kalau sepuluh ribu, kalau seribu, sepuluh, kalau sepuluh ribu, kalau seratus ribu, seribu. Jadi kalau punya seratus ribu, ya misalnya punya seratus ribu kambing, maka seribu kambing kewajiban zakatnya. Kalau punya, gal? jadi kita sudah paham betul nisabnya unta, nisabnya sapi dan nisabnya kambing. Tinggal pelaksanaannya. Semoga kita punya kambing banyak, sapi banyak, lalu kita mengeluarkan zakatnya. Nah, sekarang kita berpindah kepada pembahasan nisabnya tanam-tanaman atau biji-bijian biji-bijian atau buah-buahan bukan semua biji-bijian wajib dikeluarkan zakatnya bukan semua buah-buahan juga wajib dikeluarkan zakatnya tapi di sini buah-buahan dan biji-bijian yang wajib zakat itu yang ada kriteria bisa menjadi bahan makanan pokok yang pertama yang kedua, bisa disimpan dalam waktu yang lama. Kalau memenuhi kriteria dua tadi, maka berarti berkewajiban untuk mengeluarkan zakat buah-buahan tersebut. Baik. Ah, jadi kalau mangga wajib zakat apa tidak? Ya, kenapa? Karena mangga tidak bisa disimpan sampai sebulan, sebulan aja nggak bisa disimpan. Tapi kalau beras disimpan sampai tahunan bisa ke rumah setahun lebih masih bisa. Ah itu jadi yang wajib diwakaf zakat itu adalah yang mempunyai sifat buah-buahan itu bisa menjadi bahan makanan pokok. Yang kedua bisa disimpan dalam waktu yang lama. Lalu kalau punya mangga, misalnya 100 hektar atau 1.000 hektar. Tetap wajib zakat? Tidak ada wajib zakat. Nah, kenapa? Karena zakat itu dalam mazhab syafi'i, hadisnya itu atau dalilnya itu got'i. Artinya apa? Tidak bisa ditakwilkan. Tidak bisa dikiaskan. Nah, sehingga, walaupun mangga itu tidak wajib zakat, begitu pula buah tin, begitu pula buah semangka, yang merupakan sebuah income yang sangat besar dalam pemasukan harta. Tapi tetap dia itu tidak akan luput dari zakat. Kenapa demikian? Ya, karena nanti kalau kita sudah panen mangga, mau diapain mangganya? Dijual kan? Nah, uang hasil penjualannya kan disimpan. Nah, maka uang hasil penjualannya itu nanti kalau sudah sampai setahun lamanya disimpan, nah, itu wajib zakat. Jadi... Artinya bukan berarti sama sekali orang punya harta selain enam macam harta itu berarti tidak wajib zakat, tetap wajib zakat. Cuma bukan zakat macam tersebut, macam harta yang dimilikinya tersebut. Misalnya apa, punya tambak, punya sarang burung, punya pabrik. Nah itu jadi kan penghasilannya itu berupa uang tunai, uang tunai disimpan. Kalau sudah sampai setahun tetap aja wajib dikeluarkan zakat, zakatnya. Nah, jadi sekarang kita akan bahas tentang nishabnya biji-bijian dan buah-buahan. Biji-bijian di sini seperti beras. Kemudian jagung, gandum, apalagi? Kacang hijau, kedelai, pokoknya yang menjadi bahan makanan pokok itu dan bisa disimpan dalam waktu yang lama, nah itu wajib dikeluarkan zakat. Sedangkan buah-buahan hanya dua macam saja. Kalau buah-buahan itu buah kurma dan buah kismis Jadi buah kismis itu adalah anggur yang dikeringkan Jadi kismis itu anggir Anggur, enggak ada buah kismis itu, enggak ada Buah kismis itu adalah zabib Zabib itu adalah anggur yang dikeringkan Jadilah kismis Jadi pertama kali besar, kemudian jadi kecil karena dikeringkan nah, Tapi bukan semua anggur bisa dikeringkan gitu. Ada anggur yang dia bisa dikeringkan Kebanyakan anggur yang bisa dikeringkan itu warnanya itu asalnya hijau jadi warna seperti yang kita lihat sekarang ini kuning. Tapi kalau anggur yang ada di Indonesia itu kalau dikeringkan mungkin jadi hitam kali ya gitu. Nah, dari itu kecutnya bakal luar biasa kali gitu. Nah, tapi tetap hukumnya kalau anggur sama kurma bagaimanapun bentuknya wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, berapa nishabnya? Katanya di sini nishabnya itu adalah khamsatu ausuk Lihat di takliknya di bawah. Lima wasak itu adalah. Ausuk, jamatnya wasak. Wahuwa situna so'an, yaitu enam puluh so'an. Wakullu so'in arbatu amdad. Satu so'an itu sama dengan empat mut. Walehi, maka dengan dasar itu. Satu mut itu kan enam seperempat on. On. Berarti kali empat berapa? Dua setengah. Kalau menurut depak, itu dua setengah. Ukuran depak kita, depak RI, itu dua kilo setengah. Satu soalnya. Dua kilo setengah, kali enam puluh. Berapa? Hah? Berapa? Berapa? Berapa? 750 kilo Kalau ikut ukuran depak uh, Ukuran depak berarti 750 Tapi kalau ukuran uh, Saudi Itu 3 kilo kurang 1 4 Satu soknya Berarti Kali 60 sama dengan 900 nah, Jadi seperti itu Galuasa, 2,75 gram di sini. 2,75. Tapi kalau ikut depat, 2,5. Jadi 3 kg kurang 1.4 kalau di Saudi. Tapi kalau di Indonesia, 2,5. Berarti 750. Tapi kalau ikut 2,5, 2, 3 kg kurang 1.4. Berarti 825 gram. Jadi kalau sudah hasil panen itu jumlahnya adalah 750 lebih. Maka hukumnya wajib dikenai zakat Zakatnya berapa? Zakatnya kita lihat Kalau seumpama diairi dengan air hujan saja Tanpa air yang diusahakan Dengan biaya ataupun dengan upah Maka kewajiban zakatnya adalah 10% Tapi Kalau seumpama Pengairannya itu Dengan usaha atau upah Dengan biaya maksudnya Maka kewajiban zakatnya itu adalah 5 per persen Jadi nisful usul itu berarti 5 persen Jadi misalnya Panen tahun ini Adalah seribu, uh, du, uh, 10 ribu kilo 10 ribu Berarti dibagi 10 Berapa? 10 ribu Dibagi 10 saya tahu sih 10 ribu dibagi 10 berapa? Ah, Berarti kewajiban zakatnya 1000 kilo Kalau dengan air hu? Hujan Tapi kalau dengan air yang Dengan biaya diangkut oleh orang Kita upah Atau kita beli airnya Maka hukumnya kewajiban zakatnya itu Separuh seper-sepuluh Separuh seper-sepuluh itu berarti 5% Jadi kalau 10 ribu 10 persennya berapa? Seribu, dibagi dua, berarti Lima ratus Kalau kita punya Panen sejumlah seribu Berarti kewajiban zakatnya seratus Kalau dengan air hujan Kalau dengan air yang diusahakan Atau dengan biaya Maka separuhnya, berarti Lima puluh kilo Sedikit tau banyak Sedikit Bagus lah Tapi kalau sudah kelihatan Uangnya Atau kelihatan berasnya Belum tentu kita bilang sedikit gitu. Karena kita gak punya uang Makanya bilang sedikit nah, Jadi paling besarnya zakat itu Zakat biji-bijian Karena apa 10% nya nah, Ada lagi yang lebih besar Yaitu apa zakat barang temu Temuan Yaitu 20% Kalau kita menemukan sesuatu emas atau perak Dan sudah sampai kepada nisot 84 kilo lebih Maka harus dikeluarkan saat itu juga Sebanyak 20% nya kita asalkan memenuhi syarat. Nah itu. Wajibu hal usruin sukiat di luar maknatin wa illa fa nisfuhu. Wajdah muzarqo bagdhu ila badin fi ikmal nisab inka najin san wahidan. Dan hasil panen itu dijadikan satu asalkan satu jenisnya dan dalam satu tahun panennya. Misalnya pak, kita punya ladang padi bukan hanya di satu tempat tapi di beberapa tempat. Maka kalau sompama di ladang yang satu tidak sampai ini sob, tapi di ladang yang satunya lagi sampai ini sob. Atau dua-duanya nggak sampai ini sob, tapi kalau dijadikan satu sampai ini sob. Misalnya pak, panen dari ladang yang satu 700 saja, panen dari ladang yang kedua 500 saja. Ah gimana hukumnya? Asalkan satu jenis, sama-sama berasnya, maksudnya Kemudian panennya juga sama-sama dalam kurun waktu satu tahun Maka hukumnya wajib digabung Jadi 500 tambah 700 berarti hasil panennya keseluruhan adalah 1000 Diwajib dikeluarkan 120 kilo Kalau dengan air hujan atau separuhnya berarti 60 kilo kilo kalau air yang diusahakan atau dengan biaya nah, kemudian katanya beliau tidak wajib zakat di dalam barang-barang atau harta yang diwakufkan hasilnya itu tidak wajib zakat seperti apa? misalnya pondok nanti kan banyak ada hotel punya pondok Kemudian ada aset-aset yang lainnya punya pondok, koperasi dan sebagainya. Wajib zakat? Enggak wajib zakat. Apapun yang milik Wakaf itu nggak wajib zakat. Baik yang penting Wakaf itu Wakaf Am. Jadi untuk jihad tertentu, misalnya untuk pondok, santri, untuk para fokorok, untuk para masakin, untuk para habaib, nah itu tidak wajib zakat. Jadi, apapun bentuk harta yang dimiliki oleh wakaf tertentu, itu tidak wajib zakat. Kenapa? Karena yang wajib zakat itu haruslah ketahuan pemiliknya. Sedangkan pemilik daripada wakaf itu adalah Allah. Jadi, bukan manusia. Jadi, tidak ada kewajiban kepada Allah. Tapi, kewajiban itu hanya kepada manusia. Nah, jadi, kalau sudah harta itu diwakafkan, maka hasil daripada harta yang diwakafkan itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Yeah. Kemudian, Nah, sekarang kita akan bahas tentang zakat yang terakhir. Itu zakat perdagangan. Ini yang paling banyak. Bahkan Nabi Muhammad SAW matakan 90% perputaran uang itu melalui perdaga perdagangan. Nah, jadi, perdagangan itu adalah termasuk yang paling baiknya mata pencaharian. Ada yang matakan pertanian tapi banyak yang mengatakan perdagangan yang paling baik kenapa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berda berdagang Galu urudu tijarati fatagawamu akhiral hauli bin nadzi allazi istriyat bihi Adapun cara mengeluarkan zakat daripada perdagangan adalah nanti di akhir tahun di akhir haul itu kita uangkan semua barang yang ada dengan uang yang kita gunakan untuk membeli barang-barang tersebut seperti di Indonesia dulu waktu beli modalnya itu beli barang-barang dijual itu yang perdagangan itu dengan apa rupiah berarti harus kita perhitungkan dengan rupiah kalau dengan dolar maka kita harus perhitungkan keuangannya nilainya itu dengan dolar kalau dengan real maka harus dengan real nah, itu maksudnya nah, kemudian kita lihat sudah sampai kepada nisot zakatnya atau tidak? Nah, sedangkan nisot zakatnya itu adalah nisotnya emas. Senilai nisotnya emas. Sedangkan nisotnya emas sudah kita bahas. Yaitu 84 gram. Nah, berarti nilai emas 84 gram 100% atau 24 karat itu berapa? Misalnya apa? Misalnya emas itu harganya 500. Berarti 500 x 84 berapa? 500 kali 84, kali 10, 5 juta. 5 juta kali 8 berapa? Ha? 5 kali 10 kan 50, dikurangi 2. Berarti 4, 40 ditambah 42 juta. Berarti harganya e, nilai daripada 84 gram emas itu, kalau harga per gramnya itu 500 ribu, berarti 42 juta. Jadi cara menghitung zakatnya perdagangan ini harus benar ya. Jadi banyak yang salah dalam menghitung itu Sehingga tak kalah kita salah dalam menghitung Dan kita tidak mengeluarkan zakat yang semestinya Maka nanti berakibat harta kita akan tergerus Karena adanya harta zakat di dalam harta kita itu Menjadi seperti benalu dalam pepohonan itu Sedikit demi sedikit akan merusaknya Menghabiskannya, membangkrutkannya Dan sampai akhirnya tidak ada sama sekali. Oleh karenanya beliau sambatkan mahalakamalun fi bahrain atau bahren illa bimaniz zakah. Tidak ada satu harta yang binasa, baik itu di daratan maupun di lautan kecuali karena dicegah zakatnya. Jadi cara menghitungnya Camkan baik-baik. Ingat orang tua kita punya toko, misalnya toko konveksi, toko pakaian jadi maka nanti di akhir tahun uang hasil penjualannya uang yang berasal dari toko itu itu dihitung berapa jumlahnya misal di bank ada 100 juta tulis 100 juta buka lacinya uang ada situ berapa tambahkan oh situ ada 5 juta putaran berarti 105 juta semua so, itu barang yang belum payu yang belum laku itu itu dihitung semuanya dengan harga jual bukan harga beli jangan salah kalau kita belinya itu Rp10.000, kita mau jual Rp20.000, kita hitungnya dengan harga Rp20.000, bukan Rp10.000. Nanti nggak? Nah, jadi dengan harga Rp20.000, hitung semuanya. Jadi berapa pakaian yang ada masih tersisa, yang belum terjual itu. Misalnya ada 150 pakaian, berapa jumlahnya masing-masing? Diperkirakan. Dan usahakan diperkirakan dengan perkiraan yang lebih, bukan pas. Nanti. Karena apa? Ini menguntungkan kamu. Kalau sompah kamu tidak, kalau sompah pas-pasan atau kurang masih ada harta zakatnya. Ini merugikan kamu. Jadi harus pikir betul-betul. Karena kalau orang itu setiap tahunnya mengeluarkan zakat tepat sesuai dengan yang semestinya, sesuai dengan yang disyariatkan maka pasti tahun depan bertambah hartanya, pasti. Nah, tapi kalau sompah tidak dikeluarkan semestinya, maka jangan salahkan kalau berkurang nanti tahun depannya. Nah, jadi ingat ya. Uang yang ada di bank berapa, hasil penjualan, hitung. Uang yang ada di laci berapa, hitung. Kemudian harga daripada pakaian yang masih ada, yang belum terjual itu berapa, dinilaikan dengan uang dengan harga jual, bukan harga beli. Udah itu misalnya apa, 100 juta, yang belum terlaku, yang belum laku itu 100 juta. Berarti 100 juta ditambahkan dengan dengan apa? uang yang hasil penjualannya itu. Berapa tadi? 100 juga. Berarti 200 juta kan? Tambah uang yang ada di laci pada waktu itu berapa? 5 juta. Berarti 205 juta. Setelah itu, masih ada lagi pertิจiannya. Apa itu? Ada utang enggak? Ah, ini. Kenapa utang itu tidak mencegah zakat? Utang itu tidak mencegah zakat. Artinya kalau seumpama ada utang Sudah jatuh tempo Kenapa gak dibayar? Ya bayar sebelumnya Nah terus Kalau semua gak dibayar Ya salah sendiri tetap kena zakat Nah kemudian utangnya orang kepada kita Utangnya orang kepada kita itu Kalau Sudah jatuh tempo atau tidak jatuh tempo Itu harus dihitung Karena apa? Utang tidak mencegah zakat Misalnya apa? Ada orang yang ngambil kulaan tapi belum bayar. Masih utang belum bayar. Maka itu dihitung berapa harganya. Masukkan juga semuanya itu. Nota-nota itu masukkan semuanya. Walaupun hutangnya orang kepada kita tidak wajib dizakati. Kecuali kalau sudah sampai kepada kita. Misalnya Pak. Ada orang berhutang kepada kita 100 juta. Sampai 4 tahun belum dibayar-bayar. 100 juta itu dalam waktu 4 tahun harus keuangan zakatnya setiap tahunnya. Nah cuma tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali nanti kalau sudah balik baru keluarkan tapi lebih baik dikeluarkan terus setiap tahun jadi kan kalau balik sudah lepas daripada zakat daripada dapat dapat lagi nanti kalau sudah balik nanti keluarkan lagi 2,5% nya karena lepas itu. Ah jadi semua so hutang-hutang orang yang belum terbayarkan itu adalah 25 juta. Berarti 205 juta tambah 25 juta berarti berapa? 230 juta. Bagi 10 230 dibagi 10 Sama dengan 23 juta Dibagi 4 23 dibagi 4 20 dibagi 4 5 juta 3 juta dibagi 4 berapa? 3 juta dibagi 4 berapa? 2 jutanya dibagi 4 500 Ya kan? itu 1 jutanya dibagi 4 250 Tambah 500 750 Berarti 5 juta tambah 750 berarti berapa? Haa? lima juta tujuh kalau punya uang dua ratus juta berarti kewajiban zakatnya lima juta tujuh sedikit atau banyak kalau nggak punya uang sedikit kalau sudah uang di tanang tangan kadang-kadang terasa bah jangan diikuti setannya keluarkan nanti pasti hartanya akan berkemb berkembang. Semoga kita termasuk yang takut pada Allah taala, termasuk yang bertakwa kepada Allah taala, beriman kepada Allah taala dan semoga kita termasuk yang diberikan harta yang melimpah tapi berguna dan bermanfaat bagi kaum muslimin serta kita berwajibkan untuk melaksanakan kewajiban kita dalam harta tersebut dan semoga kita termasuk yang berbahagia di dunia sampai di akhirat nanti. Alhadin wal qinati salihah wala mazza al Fatihah. Ini ada yang tanya, apa hukumnya kalau keturunan Rasulullah menerima zakat? Jadi keluarga Nabi itu termasuk yang tidak boleh menerima zakat. Karena apa? Karena dua sebab. Sebab yang pertama, karena keturunan Nabi itu berhak mendapatkan 20% dari gonimah. Jadi kalau ada gonimah atau rampasan 20%-nya itu untuk para zuriat Nabi. Nah, tapi dan yang kedua karena sebab zakat itu adalah kotoran. Setiap orang ada kotorannya kan, yang kau buang itu di itu mandi itu. Loh. Nah, itu kotorannya orang. Harta juga ada kotorannya. Mana kotoran harta? Itu yang di zakat itu, itu kotoran itu. Nah masa pantas kita memberikan kotoran itu kepada para hamba baik. Tidak nah, pantas mereka itu disucikan. Oleh Allah Taala witohihukum tathhiroh sehingga tidak pantas. Akan nah. nah, tetapi di dalam madhab syafi'i itu ada goida. Kalau larangan itu karena dua sebab lalu salah satu sebabnya tidak ada lagi, maka sesuatu yang tadinya dilarang bisa menjadi tidak dilarang. Nah, oleh karena itu ada 70 mufti kira-kira yang berfatwa bahwasanya memberikan zakat kepada habaib ah itu tidak apa-apa. Ah -apa. nah, cuma lebih baik kalau kita akan memberikan zakat kepada habaib, kamu kasih tahu dulu ini zakat mau diterima apa tidak. Karena bisa jadi dia seorang yang warok, dia tidak mau menerimanya. Nah, kenapa? Kok Sedina Hasan bin Ali bin Abi Thalib ketika berjalan dengan Nabi ke Baitul Mal, tempat berkumpulnya harta zakat, dia ngambil satu biji kurma. Begitu kelihatan oleh Nabi Rasulullah memakan satu biji kurma, akhirnya dicongkel oleh Nabi Rasulullah. Hah, ha, buang. Karena ini tidak halal untuk keluarga Nabi dan keturunan Nabi. Berarti kenapa Nabi Rasulullah maksanya sampai keluarkan? Berarti ada manjaratnya yang tidak baik dalam di, di dalam badannya dia, oleh karenanya dipaksa oleh Nabi Muhammad SAW untuk supaya dikeluarkan nah, tapi, karena sekarang banyak para habaib yang tidak punya para zuriat tidak punya sementara, yang mau sodaka kepada mereka sedikit, ya lebih baik kita berikan kepada mereka, tapi dengan syarat, kita kasih tahu dahulu, ini zakat, tapi kalau kepada orang lain, gak perlu ngasih tahu zakat, bahkan Imam Nawawi mengatakan, menyebutkan ketika memberikan zakat kepada orang lain ini zakat, itu hukumnya makruh Karena bisa menyakiti hati orang itu, oh ternyata aku masih termasuk yang mustahik dengan zakat, termasuk yang berhak menerima zakat, Jadi kasihkan aja kepada dia. Nah, tapi kalau kepada Habib lebih baik kita kasih tahu ini Habib, Habib ada zakat mau terima apa tidak? Kalau mau terima silahkan. Nah caranya begitu. Wallahualam. Ya Robbana Ta'ala.